Oke okay. Halo selamat malam semuanya Selamat malam dari, dari mana aja nih Dari tadi ya Dari tadi ya dari keluarga baik-baik <laughs> Gaskun Oke okay, uh, kembali lagi dengan kita uh, Musi Jogja Project Kembali lagi pada malam hari ini uh, Nanti Tri bakal ditemani sama Mas Zidane Dan juga Bang Riki Dan juga uh, Sama yang lain-lainnya mungkin ya nanti kita masih terima juga untuk teman-teman yang mau request bisa langsung aja sampaikan dan jangan lupa juga buat bantu subscribe akun channel youtube kita di Zidane Official, Ricky Official dan... musisi Jogja Project ya ya mau nyawer boleh loh ya, jangan sungkan-sungkan ya ada kotak depan kita kok santai ada ada <laughs> ada pegang aja deh cek, oke okay. uh -uh. Selamat malam semuanya. Lagi ini spesial buat kalian semua. Masih terngi di telinga aku. But Terasa air mataku basa Hi, Pipi pip. aku terharu dan terbuah kubahagia berdi cinta yang kau tenang Bersebi indah di hati air mata teman yang berlena sama orang. Cuman orangnya timbang gato sampai ke logat Paludo. eta ba aduh Sapa-sapa Oke Sapa-sapa ini dari mana semua nih rame nih uh, yang cantik aku skip aku enggak <laughs> Oke ini dari kota mana semua nih yang sekarang hadir nih ada yang Boyolali Halo Boyolali Lampung Kalimantan jam mana lagi ayo Oh uh, kayak namanya Ah Banten Wah udah kayak antren Bansosnya uh, rame yang dari tadi ada oh enggak ada Baru-baru ternyata. Yang dari Palu ada Palu? Palu? Palu? Pak bohong kau. <tis> <tis> ada yang dari Jakarta enggak? Wih. Halo, Bang semuanya. Eh. Ah. Heeh. Ah. Ayo satu minggu di Jakarta.